Para pendengar, para kori dan kori ah yang terhormat Kita masih dalam latihan pernafasan Pada sisi ah tadi Saya telah sampaikan Bagaimana caranya Menerapkan pernafasan yang sempurna menerapkan suara yang panjang pada ayat-ayat yang banyak berbunyi A, ayat-ayat yang berbunyi I, dan U. Saya yakin bahwa Anda masih mengikuti proses ini. Saya yakin bahwa Anda masih mengikuti contoh-contoh saya tadi. Namun demikian, saya ingin berpesan. Jika sekiranya Anda memang belum dapat mengikuti suara-suara panjang tadi, tidaknya Anda jangan berputus asa. Perlu saya ingatkan, bahwa pengembangan suara, pengembangan pernafasan, dan pengembangan suara yang panjang ini Bukanlah suatu yang terjadi secara revolusi Akan tetapi berjalan secara lambat laun Berjalan secara evolusi Sedikit demi sedikit Jangan terlalu Anda berharap Bahwa oh, dengan latihan satu minggu dengan latihan setengah bulan, latihan satu bulan, Anda ingin persis sama dengan contoh tadi. Itu adalah harapan yang nanti. Pengembangan suara, pengembangan pernafasan ini perlu waktu yang panjang. Pengembangan pernafasan ini memerlukan satu ketekunan khusus untuk berlatih. Mungkin hari ini anda baru bisa sampai kepada. Wal-layni'idha saja. Besok lagi. Anda berlatih. Sampai kepada. Khairul lagaminal ula. Satu bulan kemudian. Baru anda bisa misalnya. walasaufa Dan begitu seterusnya. Ketekunan. Keseriusan Benar-benar dibutuhkan Dalam latihan pernafasan ini Sebelum Anda menginjak kepada latihan ayat Boleh juga dengan nasyid Dengan qasidah misalnya Dengan taushih Seperti misalnya Sejallak مولد الهادي وعمت بشار Adalah contoh dengan Tawshi Dengan Qasida Dengan lagu Bayati Mungkin anda akan mencoba Dengan Yalil Dengan lagunya Ros Misalnya, itu boleh-boleh saja silakan Misalnya saja Yalil Dengan Yalili Itu boleh-boleh saja Sudah ya, kan Sebab kalau dengan Tawshi Dengan Qosida Dengan Yalili Dan lain sebagainya Itu saja lebih mudah untuk kita Karena tidak terikat kepada Tejwid Dan boleh saja kita memperpanjang dan mempermudah bacaannya. Para pendengar, para qari kore dan qariah yang saya muliakan. Pada tahapan berikutnya, yaitu tahap yang kelima. Saya ingin berpesan Bahwa untuk memperpanjang suara kita. Kita mesti menghilangkan suara yang berdesis Suara yang berdesah. Dan kemudian kita padatkan vokal kita. Setelah itu kita gunakan suara yang seringan-ringannya. Sebab begini. Ada seorang Kore ataupun Korea. Yang kadang-kadang suaranya terlalu berat. Cara membawakannya pun berat. Misalnya. Terlalu berat. Ada yang suaranya berdesah misalnya begini. Wah, itu terlalu berdesa. Nah, Di sini perlu saya kemukakan. Oh, kita harus ambil suara yang sebaik-baiknya, suara yang seringan-ringannya. Tidak berdesis dan juga tidak terlalu berat. Kita sudah barang tentu tahu bahawa orang yang berbisik, nafasnya lebih pendek daripada orang yang menjerit. Tidak ada orang berbisik kuat satu menit tanpa bernafas. Akan tetapi kalau kita menjerit mungkin satu menit lebih kita kuat. Apa sebabnya? Sebab berbisik adalah menggunakan suara yang berdesah. Dan untuk ini perlu energi yang terlalu besar. Maksud ya, itu sekali lagi gunakan suara keringan-ringannya. Jangan dipakai suara yang terlalu berat tadi dan juga jangan pula yang berdesah. Contoh misalnya wabuhah wabuhah hemat hingga kita bisa memperpanjang suara kita yang keenam sekarang saya persilahkan anda ambil nafas kuat-kuat kemudian tahan dengan kekuatan dinding-dinding pada rongga dada, punggung dan perut Dengan demikian, maka pengeluaran udara akan terjadi secara perlahan-lahan. Pengeluaran udara akan terjadi secara otomatis, ringan dan hemat. Jangan Anda ambil nafas kuat-kuat kemudian lalu dihempahkan mau membaca langsung diempatkan sehingga sepertiga dari kekuatan Anda sudah hilang di situ. Yang ketujuh hati-hati terhadap penyebutan huruf-huruf hijaiyah terutama pada huruf-huruf syin. sin H, ha, H, ha, dan Sot. Apalagi kalau huruf-huruf ini misalnya dalam keadaan mati. Saya katakan demikian karena pada huruf-huruf ini terjadi desis yang besar. Dengan adanya desis ini berarti memerlukan energi yang banyak. Oleh sebab itu sekali lagi harus berhati-hati dalam menyebutkan huruf-huruf ini. Seperti misalnya, alam syarh langgan sah darang. Jangan terlalu besar dan jangan pula terlalu kecil. Alam syarh. Laksa darat. Contoh lain, misalnya. Alihlahu bi a'kamil hakimin. Banyak lagi ayat-ayat lain. Yang terdapat di dalamnya huruf-huruf yang saya sebutkan tadi. Sekarang yang nomor delapan. Gunakan dinamika suara secara sempurna dan halus. Sebab dengan menggunakan dinamika suara ini, kita akan memperoleh satu penghematan besar-besaran. kerti contohnya misalnya begini alhamdulillah amma al hā qad kita perkecil volumenya akan tetapi Nada dasarnya tetap. Jangan sampai memperkecil, berpengaruh kepada nada. Sebab itu merupakan satu kesalahan yang besar dalam segi suara dan lagu. Baik, akan saya berikan contoh lagi pada ayat lain. Bernapas, kita tahan. Dan kita baru bersuara Muzan, ben, ben, ben, Contoh, dinamika, suara Anda bisa saja untuk mencari contoh-contoh yang lain Dan saya persilahkan untuk mengikuti apa yang saya contohkan ini Ini juga memerlukan waktu Sekali lagi, memerlukan waktu dan konsentrasi tersendiri Jangan terbayang oleh anda baru belajar satu minggu ingin seperti ini tidak mungkin terus terang saja tidak mungkin. Sebab banyak di antara kawan-kawan kita para kori dan koriyah yang mempelajari Al-Quran dari berbagai segi hanya pada waktu-waktu menjelang MTQ corek musiman kalau sudah dekat MTK baru belajar nanti kalau enggak MTK, enggak ada MTK. enggak pernah lagi belajar ah ini tidak bisa mempelajari Al-Qur'an, mempelajari pernapasan, mempelajari lagu-lagu seperti ini memerlukan waktu yang kontinu terus menerus istiqamah Jangan jadi kori-kori musiman, nanti susah berkembang. Saya kasih contoh sekali lagi. Ambil nafas, kita tahan, kita kuatkan dinding-dinding rongga dada, punggung dan perut, baru kita bersuara. Wa alma Saya berharap Agar Anda dapat memberikan Contoh-contoh yang lebih bagus daripada itu Pendengar sekalian Yang kesembilan Tingkatkan daya konsentrasi Anda Agar selalu cermat Dalam mengatasi masalah-masalah Yang banyak ini Termasuk bagaimana mengatasi lagu, bagaimana mengatasi suara kita, dan bagaimana caranya membagi konsentrasi kita kepada pernafasan dan lain sebagainya. Dengan demikian, maka program latihan pernafasan itu, selesailah sudah. Dan sudah barang tentu saya akan berharap, agar Anda dapat mengikuti program ini secara baik. Dan akhirnya saya berdoa, semoga-moga mudah Anda akan mendapatkan satu kemajuan dari segi bacaan, baik lagu maupun pernafasan ini.